banget Nemofa yang di rumah terima kasih tepuk tangannya dan itu lagi ikut tadi request dari kalian Nemofa semua yang di rumah